Ik ben de heer Shaytan. Ik Alhamdulillah alhamdulillahirabbil alamin ala wa bihi nasta'inu ala umuriddunya waddin wa sholatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasohbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi di Islamic Nugera. Kabarnya ibu semuanya sehat? Amin. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah masyaallah luar biasa. Mudah-mudahan jamaah di rumah juga sehat. Ya Allah berikan kesehatan buat semuanya. Amin amin ya robbal alamin. Ini masyaallah hari ini kita mau ngobahas sesuatu ibu, boleh Woleh Bu. Ibu senang gak kalau dibilang awet muda sama temennya, Bu? Ah. Ibu, ibu, ibu, ibu. Langsung ya, Bu, ya? Eh, mau beli apa bis ini? Kata Ibu, gitu ya, luar biasa. Jadi semua orang tuh pasti senang banget kalau dipuji awet muda. Apalagi kalau awet mudanya beneran ya, Bu, ya? Ternyata, Bu, ada banyak resep awet muda, ya? Yang bikin kita awet muda, malah dapat pahala. Nah, nih hari ini nih, akan dibahas sedikit di Islam Itu Indah. Tema kita pagi ini adalah resep-resep awet muda, apa bu? resep, resep awet muda siapa yang mau awet muda? yang mau awet tua? nggak ada ya bu ya ini masya Allah. langsung aja nih Alhamdulillah ini kita kedatangan dari Majelis Tarim Ali Hidayah rangkas bitung yang kerudungnya biru nih tepuk tangan non rangkas bitung dari Majelis Tarim Nurusaki Nacilegon wow dan juga dari Majlis Tarim berituraman Cilegon ini masya Allah luar biasa jangan main di rumah juga yang mau juara nanti kita kasih kesempatan langsung kita telepon dari sekarang ke 079187700 untuk di Jabodetabek untuk di luar Jawa Barat abek di 02179187711 Insya Allah nanti ini akan dijawab oleh para narasumber kita di segmen 3. Yang pertama langsung kita panggil panggilnya ada guru kita Ustadz Bawalana, tepuk tangan Ustadz Maulana? Aduh, Pak Ustadz, ini ngomongin masalah awet muda tuh senang banget. Oh, gini. jadi kenapa pakai kacamata awet muda juga? Eh, enggak, ini saya kebetulan lagi ah. agak kurang fit katanya, ah. ini, Masya Allah. Ini gini, Mas Ustadz gini, kalau ngomongin masalah awet muda semuanya ditipan sementara. Bahkan, ada ada tuh yang boleh dibilang itu uh, awet muda terus-terusan sampai dia... Ya umurnya berapa gitu, ini Masya Allah gitu. tapi setiap orang itu melakukan berbagai hal bahkan hingga menyiksa dirinya supaya kelihatan awet muda, kenapa seperti itu Pak Ustaz? boleh izin wakti silahkan Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik Ustaz wa rahmatullahi wabarakatuh jangan Subhanallahul Azim Satu bentuk pujian dan rasa syukur Yang kita dawamkan Yang kita lantunkan Karena kita masih diberikan kehidupan Amin Diberikan umur yang panjang Amin Diberikan kesehatan Amin Itu sudah cukup Masih mau lagi? Awet muda Amin Amin Kenapa banyak orang kalau berbicara tentang awet muda banyak orang yang luar biasa merawat dirinya menyakiti dirinya medikur pedikur cukur supaya apa kelihatan awet muda sampai mengelupas kulitnya, waduh itu sayang banget itu supaya awet muda. Kenapa ada orang obsesinya agar selalu awet muda hingga menyakiti dirinya? Kenapa? Yang pertama keinginan lebih menawan, betul tidak? Oh, Utamanya istri berusaha mempercantik diri supaya kelihatan amin. di hadapan, suami. Ya, jangan di hadapan suami orang bu, di hadapan suami, Amin? Apalagi kan saya nanti asal berhadapan harus ah, rawat diri. Ada seorang mengadu kepada Nabi minta cerai. Ternyata Nabi panggil suaminya. Ternyata suaminya tidak perawatan. Maka disuruh pulang rawat diri. Kemudian ditunggu bulan depan datang tidak akan datang. Karena sudah bagus. Yang kedua agar memiliki rasa percaya diri. Orang bisa pede percaya diri berhadapan kalau kelihatan makanya bercermin. Islam itu rapi loh. Islam itu indah. Bu, Islam itu is er een Allah is een beetje chantie. Alleen een beetje chantie. Sommige goestjes. Ik wil een chantie. Maar als je al lang, maar je al lang, maar je al lang, je al lang, je al lang, je al lang, je al lang, je al lang, je al lang, je al lang, je dan ketidaksabaran. Sehingga ada orang obsesinya sampai menyakiti dirinya. Na'udzubillah summa. Na'udzubillah apalagi. Karena kurang bersyukur. Sampai melakukan sesuatu. Bahkan ee, merubah takdir. Merubah fisiknya. Merubah ciptaan Allah. Bisa jadi menyebabkan dia dilaknat. Karena, karena merubah. Tidak tahu apakah idungnya ditambah atau dikurang, gak ada yang dikurang, yang ditambah gak usah ditambah, iya dikurang jarang <laughs> ya juga, karena keinginan duniawi iya. ingin artah, tahta dan jabatan wanita dan sebagainya, itu sehingga Dia memaksakan dirinya. Masya Allah. Ya, penting jangan sampai menyakiti di dirinya. Jangan. Merubah ciptaan Allah. Merubah ciptaan Allah lebih bahaya ah, lagi. Itu yang bahaya. Ya. Dia rubah hidungnya pas foto keluarga beda sendiri. Kasihan kan. Sebagai saksi apa? Pas punya anak, nah. anaknya kok beda ya. <laughs> Masya Allah. Kita aslinya dulu. Ustaz terima kasih banyak usaha penjelasan dan tanggapan Ustadz Maulana. Nih, Masya Allah, nih. Alhamdulillah ini pojok jam yang ada di studio dan di pojok yang ada di rumah kita heb een aantal plekken. Ik heb een aantal plekken. Ik heb een aantal Ik heb een aantal een aantal Ik heb een alhamdulillah plekken. Ik Ik heb een aantal plekken. Ik heb een aantal plekken. Ik heb een aantal plekken. Ik heb een aantal berapa belasan gitu mau dua puluh an gitu ini masya Allah mudah. Tapi banyak yang bilang gitu Karisa, bisa awet muda banget sih gitu. Banyak ya. banget. Banyak teman-teman sekolah dulu tuh kalau misalnya ketemu pasti pada bilang, kok lo nggak berubah sama sekali ya, gitu Dui. masih kayak sekolah dulu. Iya. Yeah, yeah. Eh terus gini dong, kasih bagi-bagi tips resepnya dong. Kalau awet muda versi Citiliza apa sih tipsnya? Tipsnya, A -a. tipsnya, tipsnya kalau kita. Biar awet muda. Biar awet muda. Sebenarnya kalau dalam Islam itu gampang banget ya resep untuk awet muda, kita sholat 5 waktu, wudu hmm. aja itu jadi awet muda ya, bener wudu ibu ya. Terus kalau uh, misalkan olahraga, kalau misalkan gak sempat, kita sholat 5 waktu itu udah olahraga sendiri. Hmm. Ya menurut saya, apalagi kalau misalkan ketemu ibu-ibu nih hmm. siapa aja, ketemu siapa aja. Kita senyum aja udah, Iya. Ah, yeah. Nampak aja udah. Tepuk tangan dong Bositi Liza. Waduh. Bisa makasih banyak yang mampir sini ya. Terima kasih sudah diundang lagi. lagi. Ya, siap. Nanti Sampai. boleh tanya-tanya juga sama para narasumber kita. Ini udah ahli-ahlinya nih luar biasa nih. Orang-orang pakar-pakar awet muda lah pokoknya. Tepuk tangan sekali di Undang Bositi Liza. Terima nah kita lanjut lagi nih ya. Kita cari tahu nih kira-kira apa sih resep pertama yang bisa membuat seseorang itu jadi awet muda. Nah, ada pakar dia nih, pakar yang tibur Nabawi, ada guru kita, ada Ustadz Febri Sugianto. Tepuk tangan Pak Ustadz Febri. Iji Ustadz Febri waktunya silakan. Yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Eh, berbicara awet muda, pasti harapan semua orang. Tapi bagaimana menjaga supaya kita tetap bisa awet muda dan alami. Islam sudah memberikan beberapa solusi yang paling sederhana yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah berwudu. Ya, nah yang kedua, baca Quran. ya Baca Quran itu <coughs> adalah bagian dari terapi wajah. Jadi menyadikan kita awet muda. Nah sekarang kita di sini insya Allah akan belajar. Titik-titik apa ketika Rasulullah mengatakan ketika kalian berwuduk dengan sempurna Maka dosa-dosa kalian akan terhapus melalui selah-selah jari kalian Nah yang pertama ketika bab wuduk, ini kita lihat mencuci atau membantu ya Selah-selah jari kita, kita gosok Ini akan membersihkan salah satunya adalah kelenjar getah bening bagian selah-selah jari Nah ini menjadi pembelajaran Jadi ibu-ibu semuanya yang usia 40-45 biasanya persendiannya suka sakit Ya, ini bisa dilakukan ketika berwudu digosok, Bu. Ya, Jepang membiasakan masyarakatnya untuk membersihkan tangan dengan cara membersihkan sela-sela jari itu butuh waktu 30 tahun. Ya, tapi Nabi kita sudah mengajarkan. Ya, sudah 30 tahun lamanya, Ustaz, untuk membunuh apa? Bakteri-bakteri yang ada di sela-sela jari. Nah, yang kedua kumur-kumur. Ya. Kumur-kumur ini sangat efektif Ini bagian dari olahraga, kumur-kumur, mengeluarkan, membersihkan adenium atau tonsil yang ada di dalam mulut. Yaitu adalah untuk merangsang semua bakteri yang ada di mulut, sisa-sisa makanan kita itu dikeluarkan. Nah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, dalam satu hadis dikatakan, "Berwuduklah kalian sebelum makan, maka kalian akan terhindar dari penyakit berat." Atau kumur-kumurlah sebelum makan. Ya, dan kumur-kumur setelah makan, maka kalian akan terhindar dari penyakit berat. Maka bab tentang kumur-kumur ini sangat-sangat luar biasa. Saya pernah meneliti, bu, orang yang menderita kanker pada mulutnya, ya, dia melakukan wudhu sebelum makan dan kumur-kumur setelah makan, maka sel kanker di mulutnya itu stuck, tidak bergerak. Ya Ini sangat luar biasa, manfaat dari ulu. Nah yang kedua, hisap air ke hidung. Ya, saya pernah berdialog dengan seorang sheikh, Apa yang menjadi rahasia supaya daya ingatan kita itu baik? Ya, ternyata adalah menghisap, menghirup air ke hidung. Ya. Karena ada satu sel saraf di otak yang tidak bisa tersentuh dengan jarum, yang tidak bisa tersentuh dengan kayu, tapi bisa tersentuh dengan air. Kurang lebih ada 48 titik di saluran hidung kita. Maka ketika berwudu, hirup. Nah, berikutnya kita lihat apa lagi? Ya, maka wajah Ya, kalau kita lihat wajah. Nah, selah-selah jari tadi kata Ustadz Maulana mengatakan tidak perlu kita sebenarnya uh, ke tempat-tempat terapi segala macam. Uduk yang benar. Nah, terutama adalah selah-selah hidung kita. Selah-selah hidung kita. Ini para jamaah sering sekali masalah. Ya, keluar jerawat. Ya, oleh itu pada selah-selah hidung kita ini adalah titik terusan dari usus besar kita. Jadi para jamaah kalau sembelit coba perbaiki muduknya. Terutama membersihkan selah-selah hidung. Karena ini adalah saluran dari usus besar kita ya bersihkan sampai pinggiran ya jadi jangan hanya sebagian tapi sampai pinggiran bersihkan karena ini adalah sumber penyakit ya nah lalu apa lagi nah kepala atau tangan terlebih dahulu nah tangan kurang lebih ada 45 titik maka gosok ya jadi bersihkan ya kita ambil kita gosok nah di sini ada 45 titik di mana titik ini adalah merangsang salah satunya adalah jantung kita ya jantung kita ya paru-paru kita itu ada di tangan ya liver kita itu ada di tangan nah lalu apa kita lihat lagi wajah ya kita basuh sekalian sampai ke belakang sampai ke belakang ini akan merespon untuk pencernaan kita ya jadi masih banyak lagi bab-bab wudhu yang Insyaallah nanti kita akan bisa lanjutkan lagi Ibu penasaran kan Insyaallah insya tapi ini luar biasa jadi semua berhubungan bicara kita wudhu aja Makanya kita awet muda juga-juga sehat akhirnya ya, ya, Masya Allah ya. ya makanya sentuhan, oh. ya tubuh itu butuh sentuhan untuk kita menjadi awet muda. Masya Allah, Allah. nanti lanjutin lagi Ustadz ya. Alhamdulillah, tepuk tangan Alhamdulillah Ustadz Febri Sundiato nih, Masya Allah luar biasa. Nah kalau tadi sudah dijelaskan hubungan wudu dengan awet muda dan juga kesehatan, nah sekarang kita cari tahu juga nih, katanya wudhu juga berhubungan dengan kesempurnaan sholat atau rasa khusyuk pada saat kita sholat Nih kita ceritain nih dari guru kita yang berikutnya nih, ada Ustaz Agus Hendra. Tepuk tangan buat Agus Hendra. Izin Ustaz, silakan. Alhamdulillah nassallu wasallimu ala nabina Muhammadin. Alhamdulillah al-bakhil man zukirtu 'indahu falam lam yusholli Orang yang pelit yang disebut nama nabi kagak mau baca. Salawat, makanya kalau disebut Nabi Muhammad, Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, wudu bukan hanya sebagai sebuah kesempurnaan saja, tapi wudu bagian daripada syarat diterimanya salat. Tidak sah salat tanpa apa berwudu. Tadi, masya Allah kita dengar satu hal yang jarang kita tahu tentang wudu sesuai dengan kesehatan. Malah kata Syekh bin Salih al Utsaimin termasuk salah satu sunnah yang diabaikan adalah mahjurah, adalah berkumur dengan keras kita kebanyakan kumur tuh begini doang ya <tuk> <tuk> <tuk> bagusnya ya masukin air ke mulut dan ke hidung berbarengan paling bagus namanya istinshad lalu ada istinsar ngeluarin tuh itu sunnah yang jarang orang lakukan padahal sesuai kesehatan gimana kalau cuman <tuk> gitu aja udah penyehatin gimana ya ingat loh gigong numpuk di sini ya nah, apalagi masukin air ke mulut dan ke hidung tadi dibahas bagaimana masya Allah luar biasa ya ketika kita basuh apa tadi tangan makanya siapa tadi disebutkan wajah nih saya nurusin aja nih karena memang bagus banget nih ceritanya wajah tuh maka disuruh dilebihin lebihin. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an ya, dalam kitab Sahih al-Imam al al-Maghribi disebutkan disuruh dilebihin, Tapi nggak sampai sini. Jangan sampai hudud sampai sini. enggak, Ya tuh sampai sini tuh. Tuh benar-benar ibasuh. Kenapa? Siapa yang hududnya? Bukan lebihin basuhan. Gak boleh lebih dari tiga. Minimal satu. Wajibnya. Senangnya tiga. Sampai sini nih. Sampai tempat tumbuh rambut. Ya. Maka cahayanya akan lebih nanti pada hari kiamat tangan, tangan, kita tahunya tangan cuma sampai siku, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, akan tapi dalam sunah Rasulullah Sosalam ternyata dibolehkan sampai sini, sampai lengan, supaya cahayanya lebih, ya, kemudian apa, kaki, boleh, kita tahunya sampai mata, kaki, tapi sekali-kali jalan dan sunah apa, sampai betis, nggak boleh sampai paha, ya, sampai betis, ya, masya Allah, terlalu indah syariat ini. Kalau kita bahas sesuai dengan kesehatan. Nah, belum lagi nanti ketika habis salat, habis wudu kita baca doa, Masya Allah doanya apa? Masyaallah, innaha illallah wahdahu la syarika la wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allah ja'alni min at-tawwabin waj'alni min al-mutatahhirin. Apa yang terjadi? Futihat lahu abwaabul samaniyah. Futihat lahu abwaabul jannah as-samaniyah. Terbuka pintu surga yang delapan. Silakan masuk. Dari mana Anda mau masuk? Hadis Het is Muslim, Dari Ibn Umar radhiyallahu an. Dus, als je hebt MashaAllah, dan Belum salat. Maka Als menyempurnakan salat Anda. Ketika Anda is Baca doa tadi. Als je hebt gezwommen, dan is la goed. Als je niet hebt wa dan is het niet goed. Als Pintu surga yang delapan terbuka. Kita punya rumah pintunya delapan. Ngetok-ngetok lama. Allah berikan kemudahan rahmat buat kita habis hudu baca doa itu. Apalagi ditambahin dengan doa apa? Kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma abdi hamdika. Asyadu an la ina amta astagfirul katublaik. Maka Allah kasih kita apa? Allah kita kasih kita stempel yang akan kita bawa sampai ke akhirat. Apalagi ditambahkan darah Syekh al-Bani. Terakhir doa. Hmm? Allahumma gfirli zanbi wawassi'li fi dari, wabarik li fi rizki, habis wudhu tuh, ada empat jadi doanya, ya ya Allah ampuni dosaku, berkahi rizkiku, dan luaskan rumahku, kata Syekh Albani, banyak orang yang rumahnya sempit, karena tidak pernah baca doa ini ketika selesai Masya Allah luar biasa ya wudu ya luar biasa tepuk tangan saya lagi dong Ustaz Agus, Ustaz Agus, terima kasih banyak Masya Allah, senang banget nih bicara masalah tema kita pagi ini nih ya gak sembarangan bicara masalah awet muda tadi baru dibahas yang pertama tentang wudu. udah bikin awet muda sehat, ternyata juga pintu surga bisa dibuka delapan 8 nya gara-gara kita wudu doang yang benar. ingat ya Bu ya jangan wudunya gimana, aku udah gak ketahui ini <tuh> ya kumur yang benar ini masya Allah biar sehat <tuh>, Ustaz febri juga, nah nih setelah ini kita akan lanjutkan lagi, kira-kira apa nih pembahasan berikutnya dari Ustaz Maulana, iji Ustaz rahasia awet muda yang kedua, penasaran bu? mau dong apaan tuh? Apa, yang kedua tau tau, makanya ikutin tayangan berikutnya. <laughs> Masya Allah luar biasa, yuk jangan di rumah juga nanti kita kasih kesempatan buat nanti yang mau curhat, Teleponnya dari sekarang ke 79187700 untuk di Jabodetabek, untuk di luar Jabodetabek di 021-79187711. Insya Allah nanti akan dijawab di segmen 3 oleh tanah sumber kita. Tapi sebelumnya kita lihat dulu, ada penampilan luar biasa dari teman-teman Nas Indonesia, Silakan teman-teman Nas. Bukan wajah yang wan, bukan tubuh yang menawan, tapi hati yang berasal Sandmoe, like, like kan wagen, januvel. Moe mengalami kembali lagi di salam itu indah buat jamaah di rumah yang baru bergabung kita ingatkan lagi tema kita pagi ini tema kita pagi ini adalah tentang resep-resep awet muda apa bu?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 Wudhu, luar biasanya berwudhu ya Bu ya. Selain buat kesehatan, buat awet muda, ternyata juga membuka pintu surga kita kalau kita wudhunya benar. Ini Masya Allah luar biasa nih. Nah sekarang nih sebelum kita lanjutkan lagi, kita mau kasih kesempatan dulu nih sama bintang tamu kita. Mungkin ada yang mau ditanya nih dari Siti Lisa nih. Ayo Siti Lisa. Iya mau tanya sama Ustadz-Ustadz nih. Boleh. Ada gak sih rahasia awet muda dari... Para nabi dan sahabat kan dulu umurnya oh, panjang dan kelihatan sehat terus ya. Selain ibadah ada lagi enggak rahasia ini? ya. Kalau nanti amalan ada Ustaz Agus, tapi kalau ada makanan-makanan kita tahu ini dari ini Febri nih. Ustaz Febri nih, ijin. Ustaz Febri dulu, iya. Tentang makanan mungkin dari zaman Rasulullah tentang apa nih yang bisa bikin awet muda nih? Bismillah. Yang pertama salah satu rahasianya bangun dari tidur itu Rasulullah selalu mengkonsumsi madu dengan air air hangat. Nah, kenapa? Karena madu sebagai prebiotik. Jadi membersihkan pencernaan baik. Nah, yang kedua, ya, itu biasa dijadikan masker ya, yang paling bagus itu adalah zaitun dengan madu. Ya, ketika mau tidur malam ya kasih penghangat lalu kita kasih ampal lembab yaitu dari zaitun dan madu. Nah, yang berikutnya adalah di waktu asar sebaiknya mengkonsumsi cuka. Ini juga kaitan dengan pencernaan. Nah, orang ya bisa tahu awet muda atau tidak itu pengaruhnya dari pencernaan. Ya Biasanya kesan wajahnya lebih tua karena pencernaannya bermasalah. Maka di sini diangkat tentang awet muda, kebanyakan tentang pola makan dan pola hidup insya Allah. Oh, Masya Allah. Mungkin kalau dari amaran-amaran Ust. -amaran Agus nih, apa yang dilakukan Rasulullah bisa sampai awet muda Rasulullah nih? Yang pertama, banyakin doa, ya, zikir pagi sore. Ya, uh, ya, ya khususnya doa Allahumma'afini fi badani, Allahumma'afini fi sam'i, Allahumma'afini fi basuri. Ya Allah sehatkan jasadku, mataku, telingaku. Kemudian supaya terhindar dari pikun, supaya terhindar dari pikun dalam kisah shahih at-Tibbatur disebutkan banyak baca Quran. Masya Allah banyak baca Quran ya. Banyak baca Quran kata Ibnu Abbas menghindari dari pikun. Kemudian amalan-amalan yang lain yaitu ada seorang kakek itu umurnya ditemukan oleh ulama salaf ada seorang kakek umurnya 120 tahun. Lalu dia ditanya Dianalisa apa kamu panjang umur? Apa dia bilang aku tidak pernah hasut kepada orang lain. Oh, wow, banyak hasut, banyak stres. Iya benar-benar. Iya terus orang nambah meriah. Meriah. Iya mobil baru, yes. ambil. Ambil. Iya tetangganya kawin lagi, sukorutul maut. Yeah. Iya. Nambahnya banyak baca Quran, banyak baca doa, zikir pagi sore, kemudian sholat duha. Sholat duha, sholat duha itu sedekah badan. Ja, muslim, dus muslim tuh jadi salat maar bukan moet het mikirin salat moet het doen, gitu iya, betul, ya salat het itu dicukupkan oleh het awabin orang kembali kepada Allah termasuk sedekah badan yang jumlahnya 360 Allah doen. Je moet het doen. Je moet het dari Je moet het doen. Je moet het doen. dari moet het doen pagi dan sore juga ini Masya Allah, penting. Terima kasih banyak Siti Liza, tepuk tangan sekali lagi Bos Siti Liza, pengalaman bagus banget. Nah sekarang kita kembali lagi, kita bicara masalah tentang tema kita hari ini, apa sih sebenarnya rahasia dari awet muda nih, resep-resepnya apa aja sih, kalau tadi yang pertama sudah dibahas bicara masalah tentang yang berwudu, yang kedua, apa kira-kira? Yuk langsung aja kita panggil guru kita, Ustadz Maulana. Tepuk tangan Ustadz Maulana, Silakan Ustadz. Jangan! apa senyum? arus senyumnya itu seimbang bibirnya, sama jangan ada naik satu itu namanya senyum sinis Ayat senyumnya bapak bagus ini bapak ini luar biasa umurnya sudah 64 kayak 63 jamaah rahasia awet muda yang kedua Senyum itu sedekah, tapi bukan berarti di kotak amal lewat senyum. Hihihi. Datang pengemis datang asalamualaikum minta. Ini senyum. Kenapa senyum ini apalagi senyum Nabi luar biasa ya, Duh. Ya Allah, kalau benar-benar kita diberikan rezeki untuk bisa bertemu dengan Nabi. Amin berjumpa dengan Nabi, walaupun hanya di dalam mimpi, atau mau ketemu langsung, datang ke Masjid Nabawi, Alhamdulillah, jamaah, senyumnya senyum ikhlas, kenapa bisa menyebabkan awet muda, yang pertama, karena senyum itu menyentuh ke hati, hati tidak ada yang tahu, tapi ketika orang tersenyum, ketahuan, kalau itu luapan dia senang, hmm, Sajt alhamdulillah, orang selalu bilang, u sah, selalu tersenyum. Saya selalu tersenyum karena susah bingkem. Ibu puas banget ya, puas banget ya, puas banget kecil ibu. Ada pengaruhnya senyum, coba dia. Kita tersenyum, semua ikut tersenyum, tapi jangan senyum sendiri bahaya nanti dikira jam 12 lewat 5 dan pengaruh senyum itu mempengaruhi jiwa ceria efeknya bagus betul tidak? dan orang tersenyum kalau tadi Ustaz Bebri sudah mengatakan sama Ustaz Agus bahwa hudu itu sampai lagi menyempurnakan bisa, karena Nabi saya masih ingat adisnya Asyidina Aisyah eh, berhudu begini, kata Nabi ditarik, supaya ayat mudah cuma tarik, waktunya ada kesempatan ya sabar ya jamaah apalagi, sisi kebesaran itu terlihat daripada seimbangnya dan selaratnya senyuman, jadi arusnya kalau tersenyum, ayo latihan tersenyum hmm. ayo bu, naikin bu, senyum, senyum Hah? Ibu senyum. Itu senyum. Diwiri senyum tapi bibirnya kebawah bawah. Senyum harus seimbang, tidak boleh tidak seimbang. Dan sarana paling bes paling besar yang dilakukan oleh, oleh Nabi untuk berdakwah adalah senyum. Ditarik bajunya oleh orang Badui karena gara-gara minta, Yo, mau memuji Meng Nabi sampai merah lehernya Nabi karena Nabi kan putih." Oh, ditarik. Sampai merah. Rabi tetap senyum. Ada apa? Ya Allah. Apalagi anak bu. Di depan anak senyum. Supaya menarik hatinya. Anak takut. Tapi tiba-tiba kita senyum. Enak itu. Enak banget. Uh, anakku mecahin lagi. Apalagi. Pengalaman membuktikan. Bahwa dampak positif dan efektif. Dari sarana senyum ini membuat banyak orang tertarik kepada Rasulullah oh. Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi senyuman, iya. Saya dina Anas, Anas bin Malik hmm? berada di rumah Rasulullah tidak pernah melihat Nabi marah. Masya Gimana ya? Aduh. Sanggup nggak? Belum tahu Pak Ustadz. Saya lagi belajar. Saya senyum terus dari tadi nih nah. Pak Ustadz. Nih pengen tahu nih apakah lebih awet muda lagi? Ini kira-kira senyumnya apa? Pak <laughs> Ustadz, ini kan rata kan sebesar senyumnya wanita. Istri kepada suami, huh? merobek kantong suami. Wih, Masya Allah. Tepuk tangan Pak Ustaz Maulana. Ini luar biasa ini ya. Ini benar-benar benar-benar tema kita hari ini bagusnya luar biasa. Di Bujama yang ada di rumah nih, sebelum kita nanti ngaji sama-sama di segmen berikut, sama-sama yang kita dengarkan, ada kisah yang akan dibawakan langsung oleh Ustaz Syam. Gimana sudah sih Ustaz Syam? Siap, Tepuk tangan buat Ustaz Syam. Silakan Ustaz Syam yang maha dipulihkan Allah Subhanahu Wa Taala bagaimana bu udah siap untuk awet muda bu seneng ga ibu-ibu kalau awet muda bu kalau ngelihat suami awet muda seneng ga bu oh seneng masyaAllah dari tadi kita membahas tentang perempuan yang awet muda ya lebih condong ke perempuan bagaimana kalau kita membahas tentang laki-laki yang awet muda masyaAllah al kisah disebutkan bahwasanya Imam Syafi'i adalah seorang uh, Imam Mujtahid fikih pada suatu hari Imam Syafi'i kesulitan untuk mendapatkan ukuran pasnya satu, satu sok sama dengan empat mud satu mud ini adalah ukurannya segenggam tangan dua genggam ini segenggam tangan itu ukuran satu mud kata Imam Syafi'i kalau genggaman tangan ini kan tidak sama semua orang ukuran tangannya akhirnya Imam Syafi'i diceritakan dalam kisah tersebut berinisiasi untuk datang langsung ke Madinah Untuk bertanya kepada orang yang mungkin semasa hidup dengan Rasulullah Untuk mengetahui ukuran pastinya satu mood itu berapa Akhirnya berangkatlah Imam Syafi'i ke Madinah untuk bertemu yang kira-kira orang paling tua yang berada di sana Ketemulah Imam Syafi'i dengan salah seorang orang tua Dia bertanya, Bapak Assalamualaikum, Bapak umurnya berapa? Umur saya 75 tahun Apakah Bapak pernah bertemu dengan Rasulullah Atau mungkin sahabat Rasulullah Oh kalau saya tidak Tapi kalau kamu mau tahu pastinya Tanya Bapak saya saja Bapak saya masih hidup Akhirnya Imam Syafi'i pergi bertemu dengan Bapaknya Assalamualaikum Bapak Berapa usia Bapak Apakah Bapak pernah bertemu dengan Rasulullah atau mungkin sahabat Rasulullah Saya ingin tahu ukuran satu mood ini berapa Kata Bapak tersebut Kalau saya sih kurang tahu pastinya ya. Coba kamu tanya Bapak saya saja Bapak yang ditanya tadi umurnya 100 tahun Kata Bapak itu, coba kamu tanya Bapak saya saja Akhirnya ditemui lah seorang kakek Kakek Assalamualaikum Apakah kakek pernah bertemu dengan Rasulullah atau mungkin sahabat Rasulullah Saya ingin tahu satu mood itu berapa Akhirnya kakek itu menjawab, umur saya 125 tahun dan ya, saya pernah bertemu. Saya pernah bertemu. Akhirnya dijelaskanlah. Singkat cerita, diberitahukan, dijelaskan kepada Imam Syafi'i. Tapi ada satu hal yang mengagumkan, yang mengganggu hati daripada Imam Syafi'i. Apa itu? Imam Syafi'i memberanikan dirinya bertanya kepada kakek tersebut. Wahai kakek, izinkan saya bertanya. Ini di luar tema, kata Imam Syafi'i. Kenapa kakek? ...kelihatan lebih muda dan lebih kuat gesit dibanding anak kakek. Dan kenapa anak kakek kelihatan lebih muda dan lebih gesit daripada cucu kakek? Apa rahasianya wahai kakek? kata kakek tersebut? Wahai engkau anak muda sesungguhnya cucuku itu sering dimarahi sama istrinya. Anakku kadang dimarahi sama istrinya. Sedangkan aku tidak pernah dimarahi sama istriku. Masya Allah bu. Mau suami awet muda, Bu? Jangan dimarahi. Mau uh, suami awet muda, Bu? Ah, sering-sering berikan senyuman kepada suami. Masya Allah, kisah ini adalah kisah yang sederhana. Sebuah riwayat yang sangat sederhana. Tapi memberikan gambaran kepada kita Dimulai daripada wudhu tadi yang Dijelaskan oleh guru kita, kemudian Dijelaskan bahwasanya senyum juga Adalah obat awet muda, kemudian Rasa iri dan dengki adalah uh, Menghindarinya adalah rahasia awet muda, pembelajaran untuk kita Ketika kita berbuat kepada orang lain Kita senyum kepada orang lain Kita tidak pernah iri kepada orang lain Tidak pernah marah dengan orang lain Ini akan membantu kita untuk terlihat lebih muda Terlihat lebih mulia Karena muda ataupun tua itu tergantung do Allah, Allah yang memberikan cahaya, Allah yang memberikan usia dan Allah yang memberikan kemuliaan terhadap seseorang. Semoga kita semua bisa menjadi orang yang awet muda, bukan hanya kuat dalam bekerja, Mas. tapi juga kuat dalam beribadah. Amin. Amin. Tepuk tangan buat Ustaz ya. Buset, sampai sini aja Ustaz saya luar biasa ya, kisahnya ya. Yes. Jadi kalau kita lihat bahwa Bapak ini banyak yang kelihatan-kelihatan tua, berarti sering dimarin sama istrinya tuh. Aduh, Asyallah. ibu enggak ada semaknya mungkin. Isi. Kalau istri-istri banyak niatan muda, berarti uang belanjanya banyak. Dari oh iya, nggak pernah dimarahin sama suami, masya Allah, disetan banget nih. Ini buat zaman era di rumah, jangan kemana-mana. mana Setelah ini kita akan lanjutkan lagi pembacaan Al-Quran kita masih di surah Al-Maidah, ayat berapa di Indonesia? Ayat 12 Ayat dua, ya. Iya. Dan berikutnya nanti ada rahasia yang berikutnya ini tentang awet muda, resep-resep awet muda ya. Kalau tadi sudah yang pertama adalah wudhu, yang kedua tadi adalah apa Bu? Senyum. Yang ketiga dan seterusnya apa kira-kira ya? Mau tahu Bu? mau tahu aja mau tahu banget sabar ya di rumah nih mau curhat ayo dari sekarang telepon ke tujuh sembilan untuk di jabodetabek untuk di luar jabodetabek di nol dua satu setelah yang satu ini jangan kemana-mana tetap di Slamet Rindah jangan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 وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ ميثاق بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا منه اثْنَي عشر نقيبا وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ We gaan de En وعزرتموهم وأقردتم الله قرضا حسنا وهامنتم لرسني وعزرتموهم وأقردتم الله قرضا حسنا وأقردتم حسناألَّكَفِيراً عَلَيْكُمْ سَيَئَاتِكُمْ وَأَقَرَّتُمُ اللَّهُ قَرْضاً حَسَنَ الْأَوْكَفِيراً عَلَيْكُمْ سَيَئَاتِكُمْ وَلَهُ دَخِيلاً أَكُمْ تجري من تحتها الأنهار ولو دخلن أكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك من om. V. Qu. D. V. N. S. W. A. S. Alhamdulillah, in de Al-Quran, in de Al-Quran. Langsung kita praktek ya, Bu, ya. Dengan bintang tamu kita, Siti Liza. Kita praktek ayat 12 ini. Silakan, Boleh, ke depan. Kita baca ayat 12, surah Al-Ma'idah. Yang tadi kita baca, Bu, bisa dilihat kembali. A'udzu billahi minash shaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Walqad anqadha Allahu min shakkam bani coba kita lihat ayat uh, uh, ...hurufnya Walakada akadallahu mi thako Tha dan sha itu mirip Sama-sama tiga titik Nah, tapi kalau sha ada gimana bentuknya Sha seperti huruf sin Nah, kalau tha seperti huruf ta atau seperti huruf ba Dengan tiga titik di atasnya, itu tha Mi tha ko. Coba Welke de 1000 van Allah, hoe is, Ja, in de naam van Serenfala, ga je. Welke de Allah, Jadi bisa dibedakan. Nah, tadi Liza langsung udah bisa bedain nih. Wa itu sa. Min humusna itu sa. Tapi asyara itu sha. Itu min humusna asharona kibah. Setiap ada double, double fathah. Jadi barisnya double itu fathatain namanya. Maka kalau berhenti bukan naqib tapi natiwa. Oke, lanjut. Wa ka lahu wa inni ma'akum la'im aqam tu mushalla Deut, wa die uitschallah. En die uitschallah. En die uitschallah. Wa die uitschallah. En die uitschallah. En Pardon, hasana. Ja. Yeah. Wa, a, -qarat. Wa a, a, a, a, a, a, a, a, a, mudah-mudahan sedikit daripada pelajaran ini membuat kita semakin ingin belajar mengaji karena semakin kita tahu maka kita akan semakin merasa kurang oh saya enggak tahu ternyata masyaAllah mudah-mudahan berkah kak Liza insyaAllah Allah merahmna Insya Insya BILQURAN masyaAllah terima kasih banyak Ustaz Sham Siti Liza tepuk tangan terbangun Saya nanti Siti Liza Alhamdulillah kita sudah membacakan dari surah al maidah ayat berapa? Ayat dua belakang? Dua belas ya Bu, ya. Insya Allah besok kita akan lanjut lagi ke tiga belas dan berikutnya. Dan mudah-mudahan buat semua yang membacakannya, ataupun yang hanya mendengarkan saja, Allah berikan pahala yang luar biasa buat semuanya. Amin. Amin ya Robbal Alamin. Sekarang kembali lagi ke tema kita pagi hari ini, berbicara tentang resep-resep awet muda. Tadi apa yang pertama Bu? Uh, yang kedua se yang ketiga apa apapun kira-kira? tunggu sabar ya bu ya kita kasih kesempatan dulu nih buat para jaman yang ada di rumah nih yang mau curhat ayo langsung ke 791 8770 untuk Jabur Tabek. untuk luar Tabek di 021 791 8711 untuk itu langsung aja kita minta guru-guru kita mohon izin Ustadz Maulana, Ustadz Abu, dan juga Ustadz Febri untuk maju ke depan kita coba nih mengakomodir penelpon yang di rumah <SILENCIO> assalamualaikum selamat pagi Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ibu curhatnya. Iya, assalamualaikum ustadz ustadz semuanya. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau uh, sedikit curhat ustad. Saya punya teman, dia sudah berkeluarga, dan dia sudah punya anak. Teman saya ini cantik banget ustad. Wow. Sampai kadang lebih apa ya lebih memilihkan percantik uh, apa fisiknya ya daripada uh, ya dalam uh, akhlaknya gitu ya Ustad kadang saya kadang dia ya suka selfie selfie kayak gitu kan Ustad hmm. saya suka apa uh, Kasih saran sampai ya kamu lebih cantik kalau kamu berhijab saya bilang gitu uh, apa namanya uh, ya dia alasannya sih belum siap, alasannya ah, apa, sifat saya masih begini, ahlak saya masih jelek masih, uh, belum siap lah, gitu kan terus, saya kadang ngapain ya Ustaz kasihan gitu Ustaz Denny, sahabat saya, Ustaz saya sudah menganggap dia kayak saudara sendiri, gitu Sekarang saya kasihan, dia ya. apa ya di metode itu jadi kayak anak ABG lagi, gitu kan. apa Bagaimana ya Ustaznya supaya saya apa ya okay. menasehati dia lebih mengemak gitu loh okay. Ustaz? Oke, ya, oke okay, Mbak, masya Allah luar biasa nih banyaknya baik ingin menasehati temannya ya. Ini, ini ya, namanya ya. sahabat yang baik, yang baik, atau sahabat yang iri. Tepi-tepi, bisa aja Ustaz, coba Ustaz silakan ini. Mbak Bagus, tepuk tangan dulu untuk Mbak ini luar biasa. Kepada semua wanita yang suka serpi tidak pakai hijab, nanggung dosanya. Karena dia, berapa? Dia, dia, langsung, dia iya, kan masih di sini. Iya, iya, iya benar. Iya benar, Ustaz. Selfie terus di upload di sosial media, dinonton dilihat banyak orang. Berapa yang lihat, anda tanggung dosanya? Hmm. Karena mempertontonkan aurat. Dan kalau orang berdosa disebabkan karena melihat kecantikan, lalu mengumbar nafsu, lantas dia aah, maka apapun dia tanggung juga dosanya. Hmm. Makanya itu termasuk dosa jariah. Ini hati-hati loh. Dosa-dosa yang terus terusan Selama ada terus ibu, kalau foto, pasang sendiri di suami. Ya, di handphone suami aja, Bu, ya. Eh, Jangan tapi, handphone suami orang. <tari>, ibu, repot nanti urusannya. bahaya ini, karena tanggungannya luar biasa. Luar betul, betul, Terima kasih betul. banyak saya selalu sama mbak. Inilah sahabat sejati yang mau melihat sahabatnya jadi baik. Ini Masya Allah. Jadi Ustaz Polora sudah mengingatkan dari segi dosanya ya. Berapa yeah. banyak dosa yang didapat dari hasil selfie itu. Seberapa banyak yang melihat segitulah dosa yang didapat. Nah mungkin kalau dari Ustaz Febri, dari penyakit penyakit apa yang bisa didapat dari itu di Ustaz? Ije. Ya, baik, enang enang en. Terima kasih juga untuk Mbak. Dan ini pembelajaran buat yang di studio maupun yang di rumah yang tidak hanya orang-orang yang umum, mm -hmm. tapi juga pembelajaran bagi ustadz dan para ustazahnya, Betul. ya. Jadi memang Rasulullah itu menjaga kita. Maka tundukkanlah pandangan kalian. Nah, jangan kita mengumbar, ya selfie. Dan nah, ini ada di antara kalangan manusia itu yang punya penyakit Ain. Hmm. Ya penyakit Ain itu dia dengan melihat saja dan dia tidak menyebut kebesaran Allah, nanti orang tersebut bisa sakit, oh. ya bisa sakit gatal-gatal atau kurus kering kurus kurus kurus kurus sampai sulit sekali. Ya, jadi bahaya. Maka di situ dianjurkan untuk kita tadi menutup aurat ya, belajar pakai e, cadar atau pakai pakaian yang menutup aurat dan menundukkan pandangan. Ini untuk menghindari penyakit ain. Ya, kalau di zaman Rasulullah penyakit ain, langsung cerita kepada Nabi, maka Nabi menanyakan siapa yang melihat beliau. Maka berwudu dan air wuduknya dibuat berwudu lagi atau dimandikan, maka penyakit ainnya sembuh. Tapi hari ini sulit. Karena kita mengumbar ya, di sosmed semuanya, maksudnya kita umumkan siapa yang ngeliat saya tolong segera berwuduk, tidak mungkin ya maka jaga hati-hati, tundukkan pandangan kita insya Allah ini Masya Allah, dimukai dari Ustaz Indra tentang cara mengajak kebaikannya nih Ustaz, nih. izin ya yang pertama kalau kita mau ngajak kebaikan orang lain satu punya ilmu kata Imam Ahmad satu punya ilmu ini temennya kan gak berhijab, ibu belajar dulu gimana cara nyambahin ayat-ayatnya apa, hadis-hadisnya apa gak ada jilbab harus benar hati jilbab itu kayak sholat ya Siapapun yang hatinya jelek harus sholat, Iya kan? Oh, gua hatinya belum bagus, gak bisa nih sholat, gak bisa. Sama jilbab juga, ya, mau hati jelek, mau hati baik harus terjilbab. Selama dia sudah balig tentunya. Makanya kewajiban jilbab baik kewajiban sholat, Ya, enggak ada tuh orang harus bener hati dulu. Ya, hati mah susah dibenerin. Ya, udah berjilbab aja. Insyaallah Allah mudahkan dia untuk bener hati. Yang pertama ilmu sebelum ngomong. Dua, apa Bu? Sabar kedua baik lagi ngomong nyampenya enak oh. ya mau Al-Quran, hadis tapi kalau kasar nanti akhirnya jadi marah oh. ya kayak orang ngasih makanan enak banget tuh sate tapi ini makan makanin makanin pakai kaki ya orang jadi marah kan nah tiga sabar kalau habis ngomong nggak semua orang yang kita nasihatin nerima ya dan yang nasihatin jangan suka cari ridho makhluk cari ridho Allah. Go read nas, ga go dat the next to drink. Cari read manusia, kagak bakalan dapat. Cari read Allah. Jadi buat temannya, bagus. Ya. Satu, ilmu sebelum ngomong. Dua, baik lagi ngomong. Tiga, sabar abis ngomong. Gitu. Ini Masya Allah. Mbak, jelasin Mbak ya. Iya, baik. Masya, Masya Allah, makasih banyak lu luar jelatannya. Iya, Terima kasih banyak. semoga bermanfaat juga buat yang lain tepuk tangan sekali lagi dong buat mbak yang udah telepon nih Masya Allah, terima kasih banyak nah sekarang kita kembali lagi ke tema kita pagi ini berbicara tentang resep-resep awet muda kita ingetin lagi yo sama-sama yang pertama apa bu? wudu yang kedua apa bu? senyum, yang ketiga apa? belum, nah sekarang langsung disampaikan oleh Ustadz Febri Sugiyato tepuk tangan buat Ustadz Febri, Silakan izin Ustadz Febri Assalamualaikum Wr. wabarakatuh nah setelah kita yang pertama tentang wudhu ya jadi kita harus belajar membenahi wudhu ada juga salah satu resep awet muda yaitu sujud ya sujud ya sujud bukan berarti langsung pengen awet muda sujud terus tiap hari tidak nah maka coba benari waktu sujud kita atau cara sujud kita nah kita lihat di salah satu university di New Delhi ya para ilmuwan itu meneliti orang yang sering sujud ya sujud itu adalah menyetarakan antara kepala kita yang biasa posisinya di atas tapi ini ke bawah sehingga sirkulasi udara ya sirkulasi udara dan sirkulasi darah itu berjalan baik. Nah, maka Universitas New Delhi para ilmuwan itu terdiri dari delapan ilmuwan besar meneliti kenapa orang yang sering sujud ini yang meneliti non muslim loh Bu. Orang yang sering bersujud ya wajahnya lebih cerah Nah, wajahnya lebih cerah dibandingkan orang yang tidak pernah sujud. Nah, maka di situ disimpulkan bahwa orang yang sering sujud dengan cara yang benar ya, jadi kakinya tidak boleh gantung, kakinya ditekan. Nah, itu bekerja namanya kelenjar voiditari, kelenjar bawah otak yang ada di kening kita. Ya, kelenjar voiditari itu adalah kelenjar dari kelenjar endokrin di mana dia akan merangsang seluruh tubuh ya, sehingga orang yang sujud ini setelah selesai sujud biasanya dia segar. Ya, orang yang selesai sujud biasa napasnya lega karena terbukanya sekat rongga dada asupan oksigen baik dan darah mengalir cepat. Ya, jadi para jamaah sekalian coba benahi. Ya, kalau tadi kita berbicara tentang wudhu, ya, tadi kita bicara tentang senyum. Ya, jadi satu persatu ibadah kita kita sempurnakan. Nah maka coba pada saat sholat malam kita mau awet muda nih momennya adalah sholat malam. Ya, maka perpanjang bacaan kita perpanjang bacaan kita supaya apa nanti waktu sujudnya juga lama. Ya jadi jangan sujudnya saja lama karena mau awet mudah. tapi sempurnakan berdirinya lama, karena panjang bacaannya, rukuknya lama, iktidalnya lama, terus sampai nanti sujudnya juga lama. Ya, jadi seimbang semuanya. Nah, maka pada saat kita sujud yang benar, maka otak kita pun posisinya sama dengan orang yang sujud. Ya, jadi sekali lagi perbaiki wudu kita Ya perbaikin ibadah kita dan yang terakhir perbaikin sholat kita dan bab yang terpenting di sini untuk awet muda adalah bagaimana sujud itu dengan benar. Kelenjar vinitari adalah big bossnya dari para kelenjar. Beliau itu kecil, bu. Maka kalau kita punya kucing atau punya hewan peliharaan, coba dielus-elusinnya. pasti tidur, ya? Dielus-elus, ya? Tidur. Nah begitu juga dengan kita. Ya setiap hari kita misalnya pukul pelan-pelan pelan-pelan segar. Ya. Dan ini akan tersentuh lebih baik ketika posisi sujud. Ya buka tangan kita lebar-lebar. Ya maka dia akan sempurna. Ya kelincah vinytari itu ada empat posisinya. Yang pertama di kening. Yang kedua di jempol kaki. Makanya tidak boleh sujud itu gantung, tapi ditekan. Ya udah gitu yang ketiga dan keempat itu ada di tangan, jempol tangan ya maka menghadap semuanya buka tangannya lebar-lebar ya maka dia akan sempurna ya jadi perbaikin sujud kita kelenjar fititari kelenjar endokrin itu akan bekerja maksimal maka Insyaallah kita akan awet muda Ustadz kalau buat cewek nih ke cewek karena ada sujudnya kan gak lebar begitu Ustadz ya, Ustaz, ya agak lebih rapat ini ya. atau dilebari juga pada saat yang sujud terakhir kalau kita lihat dari dalil tentang malam nih hmm. ya malam itu pendapatnya adalah di, sama laki-laki perempuan sama ya tapi tidak ketika lima waktu oh. di adalah ketika dia sholat sendiri sholat sendiri sholat, sholat, sholat, sholat sena nah, kalau lima waktu ini kasian sebelahnya oh iya benar-benar benar, benar, benar. ini lebar amat nih ibu katanya sebelah begitu lagi ya, protes ya benar. tapi ini luar biasa jadi sujud ini titik kita darah semuanya tuh lancar kotak segala macam pada saat itu semua ya, ya sebuah. mengalir makanya babnya ketika mau tidur kan matikan lampu baru hmm. setelah itu sholat dan sujud sempurna insyaallah akan awet muda masyaallah tabarakallah ta ustaz febri terima kasih ya. banyak ustaz febri ya. ini luar biasa ya Kalau kita udah bicara tadi masalah wudhu, terus senyum, sekarang sujud ternyata juga bisa luar biasa. Nah ini dia nih bicara masalah tentang sujud nih saya tahu juga nih. Katanya sujud itu, ah, boleh dibilang itu mendekatkan diri kita tuh kepada Allah. Saya gak ngerti, kenapa bisa begitu ya? Kita cari tahu dari guru kita nih, ada Ustaz Agus, terbaik tamu Ustaz Agus. Izin Ustaz Agus, silakan. Alhamdulillah, Allahumma salli wa salli wa ala nabiyina Muhammadin. Ibu-ibu sekalian dimuliakan Allah rasulullah sallallahu alaihi sallam bersabda akarabu ma yakan al min rabbihi fahu sajid dua. rdua saat terdekat seorang hamba kepada allah itu lagi sujud maka disuruh perbanyak doa orang-orang dulu kalau sujud memang lama-lama bukan hanya sujudnya diri makanya nabi pernah sholat rokaat pertama baca al baqarah lanjut abis al baqarah lanjut an-nisa Habis Anisa lanjut Al-Imra. Ga berurutan tuh. Sampai Nabi nanya sama makmumnya, Apa yang kau niatkan? Aku hendak meninggalkanmu ya Rasulullah. Sam, terus Nabi, abis baca berapa surat tadi? Tiga surat, Nabi ruku selama berdirinya. Kemudian Nabi sujud selama rukunya. Nah, ini masyhur dalam kitab hadith. Makanya kalau sholat paling bagus imbang. Bukan cuman lama diri doang, tapi lama sujud. Orang-orang dulu ya memang bacanya panjang-panjang sampai ada seorang kakek-kakek dia menangis sedih kayak kenapa sedih di usiaku yang 70 tahun ini rokaat pertama cuma bisa baca al-baqarah. InsyaAllah ya makanya ibu lagi sujud ya itu saat terdekat dengan siapa Allah malah kalau nanya nih ada orang nanya, bagus sama mana pusat doa lagi sujud ama setelah sholat ya paling bagus lagi sujud kenapa? mumpung lagi di hadapan Allah, minta. Kalau sudah selesai, sudah beres. Maka afdal ketika Anda sujud, banyakin apa? Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya agar sujud kita dan ingat bukan sujud terakhir doanya. Setiap sujud minta kepada Allah. Makanya doa sujud ada banyak yang saya pernah ajarkan waktu itu, ya. Nah, bagaimana caranya agar sujud kita itu benar-benar menjadikan sebuah momen yang terpenting Saktat dekat kita kepada Allah. Syekh bin Salih al-Husaymin menyebutkan dalam kitab Syaruhul Mumti' bagaimana ah, caranya agar sejud kita itu menjadi sebuah hal yang sangat penting bagi kita. Kata Syekh sujudkan hatimu sebelum kau sejudkan badanmu. Sujudkan hatimu. Apa maksudnya? Rendahkan dirimu dihadapan Allah. Hinakan dirimu dihadapan Allah. Kamu bukan siapa-siapa. Kamu adalah setetes airmani yang hina kamu keluar dari apa kamu dari air mani dan akan jadi bangkai maka ketika anda lagi sujud rendahkan hatimu dulu baru nanti ibu ketika kita lagi sujud rendahkan diri minta kepada Allah tak terasa bercucuran air mata apalagi ibu baca doanya subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma Firli itu doa sujud yang luar biasa bagusnya itu ya atau doa sujud yang kemarin Allah magfirli dzanbi kullahu dhikqahu wa jallahu awaluhu akhiruhu wa ala niyyatihi wa, wa, wa sirru. Ustaz boleh enggak doa kalau pakai bahasa Indonesia? Dan cenah Daimal Buhus fil 'Alamia pemisi fatwa Saudi Arabia memberikan penjelasan, doa paling bagus lagi sujud pakai Quran. Tapi enggak boleh baca Quran, maksudnya baca kullahu baca al-fatihah apalagi baca yasin lagi sujud jangan, ya, kedua dari hadis, dari hadis kan banyak banget, nabi ngajarin doa sujud banyak, baca ada tuh, gak harus satu banyak, bebas, ya, karena disuruh lamain sujud, nah kalau lamain sujud, maksud subhanarabila alam dulu ya, bon, wow. makanya dalam kitab sholatul Muamin ensiklopedia sholat, cari bukunya bagus tuh ya, tuh, cara cara doa, ya, lagi sujud ketiga, pakai bahasa Arab Gak bisa juga pakai bahasa Indonesia atau bahasa siapapun, tapi di dalam hati tidak boleh dilafazkan Minta khustul khatimah, minta supaya apa. Sampai orang dulu garam aja dipinta lagi sujud. Allah. Takut. Maksudnya apa? Jangan yang gede-gede doang, kecil-kecil minta kepada Allah. Jadi masya Allah ini, ya saya ulang dulu nih, bentar nih. Kita kan kalau kadang-kadang kan -kadang, bicara masalah doa kan gak semuanya apal. Tadi yang paling gampang nih, Subhanallah Robyalak Robyalami cuma itu doang, Kalau udah kelamahan itu doang dalam hati aja boleh nih yang apa -apa. lain ya. Dalam Di hati lain, aja. Minta apa ya Allah sehatkan aku. Allah. Berkah ilmu. Nah kalau bisa minta tiga, tiga. Apa tuh? Apa tuh? Berkah, ilmu, berkah, ilmu. berkah ilmu, berkah umur, berkah umuran, harta dan yata. keturunan. Bagaimana Nabi ngasih doa buat Anas bin Malik? berkah umur, umur biar panjang amin. berkah harta biar manfaat berkah banyak amin. sedekah terakhir berkah keturunan biar keturunannya soleh dan soleh hari. amin ya. ya Allah dicatat tuh yang di rumah terpuk tangan tuh Bapak Ustaz Agus terima kasih banyak oh. Ustaz Aduh. jadi sekali lagi diingetin lagi tadi apa Bu? doanya apa bu kalau bisa minta tadi apa bu umur berka, yang panjang nah, umur yang berkah atah berka. yang kedua lagi? Atai bermanfaat Atai yang, yang ketiga tadi apa lagi keturunannya ya masya Allah luar biasa ini buat jamaah yang ada di studio dan juga jamaah yang ada di rumah jangan kemana-mana masih seru banget nih tema kita pagi ini nanti akan dilanjutkan lagi setelah ini kita akan mendengarkan tosia solusi dari Ustadz Agus Hendra dan juga Ustadz Maulana. mohon izin Ustadz Agus tentang apa Ustadz Agus berikutnya tosianya Tentang apa ya? Nah, saksikan aja dah. Oh, ya sih cinta. Kau izin? Rahasia awet mudah. Selain yang fisik-fisik. Oh gitu. Tapi dalam hal ibadah. Oh masya Allah. Iman dan ibadah. Masya Allah. Salah saya tarik satu ini ya. Yang di rumah jangan kemana-mana. Jangan pindah-pindah channel. Tetap di Salam Itu Indah. Jamaah. Oh Jamaah. Alhamdulillah. take me line to the moon carry us along take me line to the give Masih di tempat kita pagi ini adalah resep-resep awet muda nih Masya Allah Tadi sudah dibahas oleh para narasumber kita Tentang resep-resep awet muda tadi yang pertama adalah wudhu, senyum, dan su sujud Ini Masya Allah nanti masih ada lanjutannya lagi nih kira-kira apa belum tahu nih Nah sebelumnya kita kasih kesempatan lagi sama bintang tamu kita mungkin Dari Siti Liza ada yang mau ditanyakan lagi sama narasumber? Mau nanya lagi nih ya? Boleh silakan, ayo Mau tanya sama ustaz? Hmm. Organ tubuh manusia nih yang cepat tua itu apa? Kalau misalkan uh, muka kan bisa ya di make up Fast gitu. Life, <laughs> life, gitu. Oh, Jadi so, bisa dipoles ya, buruk. Bu. Nah, nah. kalau organ tubuh manusia tuh apa yang cepat tua dan gimana sih penanggulangannya? Bagaimana menanggulanginya? Organ tubuh yang paling cepat tua apa, Ustaz Febri? Bismillah. Ya, hmm. organ tubuh yang cepat tua itu ada dua. Yang pertama itu adalah pencernaan. Itu usianya hanya 2 sampai 3 hari. Jadi dia harus regenerasi sel Ya, Yang kedua adalah kulit, itu butuh 3 bu minggu, 3 pekan Jadi kulit kita itu selama 3 pekan terjadi uh, pengelupasan atau kreatin sel kulit mati itu terpisah Nah lalu solusi dalam Islam, bagaimana caranya? Nah untuk pencernaan tadi, rubah pola makan Sebagaimana Al-Quran mengatakan, makan buah dulu baru makan Itu yang harus kita jaga ya. ya, Makan buah dulu baru makan, jadi jangan kebalikannya Nah yang kedua tadi, minum madu pada saat bangun dari tidur Ya bangun dari tidur minum madu dengan air ya airnya air hangat. Ya, yang bagus lagi kalau bisa kita shake ya, dikocok sampai keluar busa. Karena cairan madu dicampur dengan air ketika keluar busa merubah air itu menjadi sifat alkali dan mudah diserap dalam tubuh. Jadi sama dengan cairan infus. Nah itu yang harus kita. Nah terus untuk kulit, kulit bagaimana caranya? Nah kita jadikan masker madu tadi bisa jadikan masker di wajah. Ya sama dengan zaitun. Ya zaitun dijadikan masker. Nah tapi zaitun ini tidak boleh digunakan masker di siang hari karena karakter dari zaitun ketika kena cahaya dia membakar. Maka kulit ini bisa terjadi peradangan atau peradangan. Ya ini pernah terjadi penelitian pada tiga ekor tikus. Ya di Italia itu dilakukan penelitian untuk regenerasi sel kulit. Ya ternyata dalam waktu satu pekan, ya uh, tikus yang diolesi uh, minyak zaitun itu kuat terhadap kanker. Nah begitu juga dengan manusia. Kalau manusia mau terhindar dari kanker kulit, maka sebaiknya sering menggunakan zaitun sebagai pelembabnya. Itu insyaallah Ini masya Allah jawabannya panjang, lebar, dan jelas nih masya Allah ya. Mudah-mudahan jelas ya. Bawah Siti Liza ya. terima kasih banyak Siti Liza pertanyaannya Tepuk tangan Bo Siti Liza Ini Masya Allah kita lanjutin lagi nih ya Kita berbicara tentang masalah doa-doa serta zikir yang dapat membuat wajah kita Terlihat bersinar Dan badan menjadi segar dan sehat Apa kira-kira doa-doanya akan dibawakan oleh Ustaz Agus Dilanjutkan juga tausia solusi Tentang bagaimana caranya agar selalu Terlihat awet muda Tidak hanya secara fisik, tetapi juga Selalu mencoba, selalu awet muda Secara iman, serta ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. langsung aja kita sampaikan yang pertama Ustadz Agus mohon izin waktunya tepuk kepada Ustadz Agus Hendra. Alhamdulillah nassallu wasallimu ala nabiyina Muhammadin. Ibu-ibu pengen sehat semuanya? Oke. Okay. Kita lihat nih tadi ada buku zikir pagi dan sore, ada halaman 21. Silakan buka Ya, tadi kita udah buka Qur'an, Allah luar biasa pahala yang besar baca Qur'an. Sekarang ada buku zikir pagi dan sore. Ah. Ada halaman 21. Kitabacha Humma, Allah Humma, Allahumma, Allahumma afini fi badani. Allahumma fi badani. Allahumma, Allahumma afini afini, fi samai. fi sam afini Allahumma hafini fi qabri la ilaha illa anta la ilaha illa anta Allahumma inni a'udhu bika Allahumma inni a'udhu bika. Kufri. Kufri. Wal wal bika. bika min al-kufri min al wal faqr wa a'udhu bika wa bika min 'adhabi al-qabr min 'adhabi al-qabr la ilaha illa anta la ilaha illa anta Ini buku bagus banget silakan amalkan dan insyaallah manfaat salah satunya ini minta supaya afiat badannya. Afiat itu beda sama sehat. Kalau sehat hanya sekedar badan sehat, tapi kalau badan yang afiat bukan buat maksiat. Ya, mata yang afiat, mata yang sehat bukan hanya yang tidak pakai kacamata. Ya, tapi mata yang sehat tidak buat maksiat. Kemudian apalagi pendengaran. Bukan hanya buat eh uh, dengaran yang bisa dengar tapi tidak dipakai buat gosip dengerin gosip dan lain sebagainya. Makanya bahkan di sini minta supaya dihindari dari kekufuran dan kefakiran. Ya, siapa yang pengen kufur? Nauzubillah. Siapa yang pengen fakir? Ya, makanya kita pengen orang jadi orang yang apa? bahagia, baik badan sehat, tidak pakai buat maksiat kemudian apalagi Pak Ustaz zikir yang lain, ikutin saya <tik> Alhamdulillahilladzi Alhamdulillahilladzi Bini amatihi Bini amatihi Bitatimus Saliham. Bitatimus Saliham. Bitatimus Saliham. kalau Nabi ngelihat hal yang senang baca itu jangan, buset deh ampun, enggak tapi bilang apa? <tik> Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi <tik> Bini amatihi datimu Musaliha. ya Allah, artinya nih alhamdulillah, datimu salihah ya Allah, dengan nikmatmu sempurna, segala kebaikan yang didapat makanya kalau kita dapat rizki, baca itu ya, kalau kita dapat kesenangan, baca itu, nah kalau lagi gak enak, bagaimana Pak Ustad, ikutin saya, terakhir, alhamdulillah Allah kulli halid alhamdulillah ala kulli, halin. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ala kulli Halin. Halin, gimana siarannya enak, ustaznya bagus, bilang Alhamdulillah bini'matihi tatimu shaleha, ya kalau gak enak lihat yang gak enak, apa tadi, Alhamdulillah, Alhamdulillah ala kulihat, jadi semuanya bersyukur kepada Allah, insya Allah jikir itu bikin kita jadi sehat, tersenyum, karena gak seujon sama orang, ya Aja. Makasih baratnya Ustad. Oh iya, bagaimana bukan hanya kita sehat dari segi badan, tapi juga bagaimana caranya supaya sehat semuanya, batinnya, imannya, dan lain sebagainya, ada Ustaz Ustad. Dan Mereka makasih banyak buat buku zikirnya, sama -sama. buat jamaah dibagikan. Mereka. Makasih. Buat yang di rumah, termasuk yang ada di sini, Kita dengarkan paparan awet muda Udu Senyum Sujud Ternyata ada awet muda Dengan cara Beriman Dan beribadah Tanpa melalui fisik Ternyata ada Yang pertama hindari perbuatan maksiat Karena Maksiat dapat menggelapkan hati dan menggelapkan wajah orang yang selentiasa berbuat maksiat maka tertutup hatinya tertutup wajah kemuliaannya makanya hindari maksiat kemudian laksanakan salat lima waktu Orang-orang yang melaksanakan salat lima waktu yakinlah wajahnya akan ceria, ada kepuasan, terhindar dari kegelisahan. Ingat, orang yang tidak salat pasti timbul kegelisahan, gelisah hatinya. Aku belum salat, tidak tenang dirinya. Karena salat itu kita yang butuh, kita yang butuh salat. Jangan tinggalkan. Wudhu, biasakan senantiasa ada Udu. Batal Udu wudhu lagi. Batal Udu wudhu lagi. Orang yang selalu ada Udunya yakin awet muda. Karena orang yang senantiasa suci, Allah suka orang yang suci. Para malaikat mendoakan orang yang suci. Kemudian, biasakan membaca Al-Quran. Orang yang baca al mukanya akan bergerak. sehingga dia tidak pikun orang yang raja baca Quran tidak pikun biasakan salat tahajud salat tahajud mem mempercantik wajah memuaskan diri di pagi hari orang salat tahajud dan ingat hindari makan yang berlebihan Kalau sudah 40, kurangi makan yang die 4 kijkjes. Kalau 50, tahun, lamaka makan yang die 2 kijkjes. Kalau 60, tahun, janganlah makan yang berkaki. met sudah 70, tahun, sayuranlah. 80, tahun, buah fruit. 90, tahun, saya rasa tidak makan sudah itu. Apalagi, biasakan puasa Senin dan Kamis. Orang yang puasa Senin dan Kamis, awet muda dia. Ya, saudaraku, apa artinya kita awet muda kalau kita masih bermaksiat di hadapan Allah? ...tapi awet muda yang terbaik... ...bagaimana kita mensyukuri semua nikmat Allah... ...kan kita bisa mensyujudkan diri kita di hadapan Allah... ...maka jaga pandangan... perbaiki niatitas ...hidupkan sunnah-sunnah Rasulullah di rumah kita. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan dari kru... ...Affan Minkum, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Masya Allah, Masya Allah, luar biasa... ...pertemuan kita hari ini tentang resep-resep awet muda... ...mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh para narasumber kita... ...dijadikan ilmu yang bermanfaat... Dan dan semua doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu Wataala. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih banyak positifisan. Terima, terima kasih banyak pula narasumber. Terima kasih banyak juga buat semua Tepuk tangan buat semuanya. Terima kasih banyak juga buat jamaah di rumah nih yang selalu setia. Jangan lupa besok insya Allah kita kembali lagi di jam yang sama. Akhirnya saya Fatimah diri mohon maaf atas segala kekurangan. Wa bi lailatul falhidah ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.